السلام علیکم و الله وبركاته الحمد الحمدلله رب العالمين و بهی على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ومنه بهده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 Kepada diri kita untuk menghadiri Masjid Allah SWT, tempat terbaik di muka bumi ini dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mencurahkan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisimu mu Jika di hari ini 10 November, hari apa itu, Pak? pahlawan. Dengan pekikan takbir, para pahlawan ya bisa mengusir para penjajah dari negeri ini. Maka demikian juga kita mari menggunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala gunakan, yang Allah telah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pahlawan telah rela mengorbankan jiwa dan raga mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka ya dan kini kita telah merasakan hasil perjuangan mereka mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara kiat mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah kita gunakan kesempatan yang telah Allah berikan ini untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk semakin mendekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. kajian malam ini mestinya masih 2 minggu lagi. Ya. Karena saya jatahnya aslinya Jumat keempat. Ya, tapi karena ada keran jadwal sehingga pada Jumat kedua ini ya diajukan Insyaallahu ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengangkat tema cinta sejati kepada sang nabi ada satu tujuan Kenapa kami angkat ini karena bulan depan adalah bulan raul-awal Bulan Rabiul Awal seringkali mengingatkan kepada kita tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang atas dasar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi mereka melakukan ritual-ritual dan perayaan-perayaan atas nama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya bagaimana sesungguhnya cinta sejati kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin wal muslimat para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ragu lagi bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi adalah manusia yang sangat dimuliakan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala Begitu banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat kedudukannya. Selalu menyebut namanya. Wa rafa'na laka dzikra. Dan sungguh kami kata Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat namamu wahai Muhammad. Mengannya ketika azan disandingkan dengan ya nama Allah Subhanahu wa taala an la ilaha illallah kemudian asyhadu anna muhammadur rasulullah ketika tahiyat ketika syahadat selalu digandengkan dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan dan pengagungan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Alquran Allah nggak menyebut nabi Muhammad ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah nggak menyebut namanya secara langsung. Kalau nabi-nabi yang lain, ya Adam dipanggil, Wahai Adam, ya Nuah, ya Yahya, ya Musa dipanggil namanya. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak ada dipanggil langsung namanya. Ya Muhammad itu nggak ada dalam Alquran, ya. Yang ada يا أيها النبي و نبي يا أيها الرسول و هي رسول. به عنوان پنجانگان و پیشان آیا سبحان و تلاک به نبی محمد صلی الله علیه و سلم. آیا سبحان و تلاک Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi. Pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma illa rahmatal lil Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini. Ini pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Allah saja mengagungkan mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kewajiban bagi kita adalah mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih menegaskan Bahwa kita ini tidak beriman sampai betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cinta kita kepada ya orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan terhadap diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biadihi la yu'minu ahadukum hatta aku na'habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan ajmain." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu Wata'ala ایمان Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu Lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua manusia. Maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi hukumnya adalah wajib. Kita ini nggak beriman. Setiap kita yang ngaku sebagai umat Muhammad tidak dinyatakan beriman. Sampai kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita mengaku Islam Tapi nggak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka lepaslah baju Islam dari tubuh kita Nggak ada artinya ya, nggak ada artinya pengakuan cinta kita Karena cinta kepada Nabi adalah sebuah Kewajiban, sebuah kepastian. Hanya saja seperti tadi saya sampaikan, permasalahannya bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya itu? Karena sekarang ini banyak orang ngaku cinta kepada Nabi, tapi caranya nggak benar. Banyak orang mengklaim dirinya mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa dia enggak cinta kepada Nabi sallallahu Cinta yang sejati bukan sekedar dengan pengakuan semata. Oleh karenanya, dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah menantang siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Nabi, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah saya, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumu wallaghfir wa lakum dzunubakum." Saya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa wahu rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini, Ba, merupakan hakim bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak mengikuti Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka ini yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Mereka adalah pembual, mereka adalah pembohong, mereka adalah pendusta. Sampai mereka benar-benar mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam sisi-sisi kehidupannya. ini kata Imam Ibn Qutb, taala. makanya cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan sekedar apa pengakuan. kalau cuma sekedar pengakuan, orang Yahudi juga mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. orang-orang Nasrani juga mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan nahnu abna'uha wa wahibah. Kami-kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Itu klaimnya Ze, Orang-orang Yahudi. Mereka mengklaim mereka ya, menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya cinta itu bukan sekedar pengakuan yaddai waslan bilaila w laila la tukiru lhmbak banyak orang mengaku cinta kepada laila tapi laila ngak mengakui cintanya yang menjadi persoalan itu bukan sekedar ngaku tapi cinta kita diakui apa nggak ya yeah. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi cinta kita diakui sama Allah apa enggak? Itu yang paling penting. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad diakui sama Nabi Muhammad apa enggak? Yang paling penting itu cinta kita diakui, bukan kita ngaku-ngaku, cinta. Kalau cuma sekedar mengaku cinta, banyak pak orang yang mengaku cinta. tapi yang paling penting itu adalah cinta kita diakui. Ya. Nah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang salah sasaran. Mereka menganggap bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perayaan-perayaan. ritual-ritual. bikin tata cara-tata cara baru di dalam beribadah. terobosan-terobosan baru di dalam beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dicontohkan oleh Syariat Islam yang mulia. Kemudian mereka mengatakan, ya semua ini kami lakukan karena kami cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kita dudukkan, perlu kita pahami bersama bagaimana cara cinta kepada Nabi sallallahu yang sebenarnya. Ya, supaya kita nggak salah. Ya, supaya kita nggak salah arah. Nah, bashirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini penjabarannya panjang, tapi kita akan ambil beberapa poin pentingnya. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan pengakuan, bukan dengan ritual-ritual, perayaan-perayaan yang tidak diizinkan di dalam syariat. Tetapi cinta yang sejati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama dengan cara beriman kepada Nabi. Kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Beriman apa? Pertama beriman bahwa beliau itu adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Baik yang Arab maupun yang non-Arab. Seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman Dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Semua. Makanya salah kalau ada orang bilang, ya, yeah, syariat ini untuk orang Arab aja. sekarang ada istilah-istilah pingin -istilah mengotak-gotak Islam Islam Arab Islam nusantara ya Islam apa ya Islam Jawa Islam ya Islam nggak usah di kota-kota usah dipecah-pecah ya bahkan Allah subhanahu Wa'ala mengutus Nabi Muhammad bukan hanya kepada manusia kepada juga jin Sebagaimana surat Al-Ahqaf ayat 29. sarafna ilaika nafar minal jin yastami'unal Quran. Dan ingatlah ketika kami ya menggerakkan kepada kamu wahai Muhammad segerombolan jin untuk mendengarkan Alquran Lalu sebagian di antara mereka apa? beriman. Ya mungkin ini juga ada yang hadir dari kalian yang juga. Hadir di Masjid Namiro. Ikut taklim Iya kan? Kita nggak ngerti itu aja. nggak lihat mereka. Lancin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang rajin ibadah, ada juga yang males. Ya kayak sama seperti manusia. Ada yang ahli sunnah, ada juga yang ahlil bid'ah juga. Sama. Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Dalam tafsir surat Al-Jin kunna bahwa ada salah seorang ulama pernah bertanya kepada jin, pas ngeruk ya pas Beliau bertanya, "Ma ahabbu ta'ami ilaikum?" Makanan apa yang paling kalian sukai? Yeah, dia jawab apa? Nasi katanya. Ada sebagian syekh membawakan asar ini. kisah ini dia bilang kayaknya jinnya jin Indonesia ini. suka nasi. Tapi kemudian beliau tanya lagi, apakah di jin juga ada ya ahlul bid'ah juga kayak di manusia? Ya ada juga. Ya terus ditanya, bagaimana menurut pendapat kalian wahai jin ya tentang orang-orang syiah di jin? Ya kata jinnya Syiah Jin, Jin Syiah itu adalah kelompok yang paling sesat dan paling pendusta, masya Allah. Jadi di Jin juga ada apa? Ada Syiah juga, ada liberal juga, ya. Makanya di eh, apa yang ada di manusia ada juga yang di di Jin juga. Nah, yang kedua. Kita harus beriman juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba, hamba, bukan Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul innama ana yuha ilayya." Katakanlah bahwasanya saya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kalian. Hanya saja diwahyukan kepadaku. Ini pembedanya. Kalau kita kan nggak dapat wahyu. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu. Surat Al-Kahfi ayat ya, 110. Ini ma'asyirul muslimin. Kita harus yakin. Makanya dalam sahadat kita. Kita bersahadat Nabi Muhammad itu adalah apa? Abduhu warasuluh. Beliau itu adalah hamba. Supaya kita nggak berlebihan. Jangan sampai kita menganggap. Nabi Muhammad SAW mengerti ilmu qoib misalkan. bahwa Nabi Muhammad SAW dia sanggup memberikan rezeki. ya dia sanggup mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, makanya Nabi SAW nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Inna kalat ahbabta, Nabi SAW juga kadang lupa seperti manusia. juga lupa. Rasulullah juga pernah sakit. Ya, Rasulullah bahkan dalam perang Uhud pernah apa? terluka. kena panah, terluka, berdarah. Menunjukkan bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Hanya saja beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus dihormati, yang harus ditaati. Nah, yang ketiga, ya. Kita harus beriman juga bahwa beliau adalah penutup para nabi. Enggak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan bahwa dia adalah dajjal, pendusta. Ya, yeah, ini harus dijadikan sebagai prinsip supaya kita nggak goncang. Rasulullah Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat al -Ahzab, ayat 40. Ma kana Muhammadun abaa ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, maksudnya Zaid bin Harisa yang diangkat sebagai anak angkat Nabi. Sehingga saat itu dinasabkan kepada Nabi. Zaid bin Muhammad. Nah ini ditegur oleh Allah. Yeah, makanya ini faedah penting, anak angkat itu bukan mahram, Mbak. Anak angkat, jadi ada kalau ada yang punya anak angkat, anak angkat itu bukan mahram. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ya, yeah, dulu Tahun berapa itu ya? 2010-an ya. Banyak yang ngaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Ahmad Musedek lah atau siapa itu. ya Ngaku sebagai Nabi. Baru-baru ini ada juga. Seorang perempuan ngaku apa? Nabi. Nah ini. Laki atau perempuan siapapun. Baik orang Arab ataupun orang Indonesia. Kalau dia ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW pastikan. Orang ini apa? Pendusta. Bohong dia. Karena nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini aqidah Kalau kita sampai membenarkan. Ya ini bahaya sekali. Karena siapa yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad kafir. kesepakatan para ulama. Kalau membenarkan berarti kita membenarkan kekufuran. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan nanti akan ada 30 orang, ini pentolan-pentolannya ini, yang semuanya mengaku bahwa mereka adalah nabi. Padahal tidak ada nabi setelah aku. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, apalagi nabi dari perempuan. nggak ada. Ya, yeah. dulu di sejarah ada seorang wanita ngaku nabi. Pada zaman al-Ma'mun dipanggil. Ya, yeah. apakah anda ngaku nabi? Jawabnya iya. Kan Nabi saw sudah bersabda, la nabi ya Tidak ada nabi setelah saya. Apa jawab wanita tersebut? Hebat juga dia. Ya, dia mengatakan yang ditiadakan oleh nabi kan la nabiyya ba'di tidak ada nabi laki-laki setelah saya. Berarti kalau perempuan ada katanya. Ya, karena di situ nabi mengatakan apa? La nabiyya, bukan la nabiyata, tapi la nabiyya, tidak ada nabi laki-laki. Berarti kalau perempuan ada. akhirnya dilepas. Nah, taib ini yang pertama. Jadi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi adalah dengan beriman kepada Nabi Ssalam. Percuma kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kalau kita nggak beriman kepada Nabi Ssalam. Yang kedua, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi adalah dengan taat kepada Nabi Ssalam, melaksanakan perintah-perintahnya. dan menjauhi larangan-larangannya meninggalkan larangan-larangannya Imam Ahmad pernah mengatakan saya melihat di dalam mushaf Al-Qur'an saya dapati perintah Allah agar kita taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 33 ayat Al-Qur'an ada di 33 saking banyaknya nih Allah sering menganjurkan kepada kita memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebab kalau kita taat kepada Rasulullah berarti kita itu taat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah berfirman wa mai yutiir rasulah fakat ata Allah barangsiapa yang taat kepada Rasul Ya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita taat kepada Nabi Muhammad itu pada hakikatnya kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak memerintahkan kepada kita, enggak melarang kita kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini hanya Rasul, dia utusan ya, utusan utusan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang beliau larang, apa yang beliau perintah, pada dasarnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau kita taat kepada Rasulullah berarti kita taat kepada Allah juga, karena Allah yang memerintahkan karena Allah yang mengutus dia makanya Dalam surat Al-Hasr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, taatilah. Jalankan. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kalian, tinggalkan MasyaAllah, dalam bahasa Arab Pak, wama ma itu artinya apapun, artinya umum. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallam, mari kita jalankan. Apapun yang yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Ya, apapun. Sehingga kita nggak milih-milih, nggak pilih-pilih. Nah, sebagian orang itu pilih-pilih. Oh, yang ini saya jalankan. Yang ini enggak. Islam itu bukan prasmanan. Ya, yeah? sehingga kita milih-milih sesuka kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam agama Islam ini secara keseluruhan, total. Kalau kita mau mengikuti syariat Islam, ngikutilah syariat Islam secara totalitas. Ada sebagian orang, ya, oh kalau masalah akidah saya mau Alquran dan sunnah, tapi kalau masalah politik enggak, ya, yeah. masalah ekonomi enggak, dia ambil dari orang-orang kafir, ya. Yeah. Ini pada dasarnya makasyuran Muslimin mencela Islam itu sendiri. Dia menuding bahwasanya Islam nggak menjelaskan. Padahal Islam ini adalah agama yang komplit. Wah, Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam ini komplit. Semuanya sudah dibahas. Baik dalam masalah aqidah, baik masalah ibadah, baik masalah akhlak. baik masalah politik, masalah ekonomi, semuanya udah dibahas di dalam agama Islam. Sehingga nggak boleh kita nggak totalitas dengan Islam. Milih-milih. Apapun. Jadi ini penting ma'asyirul muslimin taat kepada Rasulullah s.a.w. Karena sekarang banyak orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tapi ketika Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepadanya, hmm, uh, apa ya yeah. mundur bimbang ragu untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu Dia mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu ketika Rasulullah SAW melarang, dia malah orang yang pertama kali menerja. Cinta macam apa kalau seperti ini? Lau kana hubbuka shodiqan la ataqta'u innal liman yuhibbu muti'u. kata Imam Syafi'i Andaaikan cintamu sejati benar benar tulus kau akan taat kepadanya kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah dan cinta kita benar-benar kepada uh, kepada Rasulullahlam apapun yang dikatakan oleh Rasulullah akan kita laksanakan Pak kita kalau cinta sama anak ya apapun kemauan anak dituruti kalau udah seneng. orang kalau cinta kepada Seorang wanita, apapun yang diinginkannya akan dia turutin. Bahkan apapun yang dicintai oleh wanita tersebut, dia akan berusaha untuk mencintainya juga. Kayak dulu ada seorang penyair, Majnun Layla. Orang yang tergila-gila dengan Layla. Amurru ala diari diari Layla. Wa ukobbilu dhal jidari wa dhal jidara. Wa ma hubbud diari sakofna kolwi. walakin hubbu man sakana diyara ya saya melewati rumahnya Laila ini orang uh, tergilagila sama Laila ya yeah, saya ciumi dinding-dinding rumahnya ya yeah, saya bukan senang sama rumahnya tapi senang sama penghuninya artinya tatkala dia cinta sama Laila dia pun berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh Laila termasuk rumahnya demikian juga kalau kita cinta kepada Rasulullah ya yeah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah kita pun akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu yeah, Alaihi Wasallam ya ini penting Mbak Jangan kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita belum menjalankan perintahnya dan belum meninggalkan larangannya. Ya, maka setelah ini kita koreksi pada diri kita. Oh Rasulullah nyuruh kita begini. Oh saya cinta kepada Rasulullah. Ya, berarti laksanakan. Oh saya cinta kepada Rasulullah. Rasulullah melarang saya seperti ini. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah, tinggalkan apa yang di ya larang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam adalah dengan membenarkan berita yang beliau bawa. Apapun yang Rasulullah sallallahu sampaikan kita percaya kita beriman kita benarkan karena kita percaya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4 Wama ma yantiqu anil hawa in Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rasulullah sallallahu itu berbicara berdasarkan awa nafsunya. Tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak ini ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan, hadis Abdullah bin Amr bin Dia ini seorang sahabat yang suka menulis Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah ngomong seperti ini ditulis. Satu saat dikomplain sama orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, ngapain kamu nulis semua ucapannya Muhammad SAW, ya, padahal dia kadang cerita juga sambil marah, ya, dalam keadaan marah, emosi. Akhirnya karena diomongin yang namanya orang kadang-kadang awalnya semangat. Kalau diomongin orang akhirnya apa? Drop. Drop. nggak mau nulis lagi. Kemudian dia datang kepada Rasulullah s.a.w. Disampaikan omongannya orang-orang kafir tersebut. Maka Rasulullah s.a.w. kemudian mengisyaratkan. jari telunjuknya kepada ya mulutnya Serayah mengatakan uktub fawallazi nafsi biadihi ma yahruju minhu illal ha tulislah semua ucapan saya demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu Allah subhanahu wa taala tidak ada yang keluar darinya yaitu dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi Semua ucapan-ucapan Rasulullah Sallam tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah kecuali kebenaran. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallam, nggak ada yang dusta, nggak ada yang bohong. Semuanya pasti benar. Maka ini Maashiral Muslimin salah satu adab, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallam adalah membenarkan apapun yang Rasulullah SAW sampaikan. Kalau kita baca hadis atau mendengar hadis dan hadisnya shohih, pastikan bahwa kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallam. Jangan sampai kemudian kita meragukan, nggak percaya. Ketika Rasulullah Sallam mengabarkan misalnya, ya apabila seekor lalat ya masuk pada minuman salah seorang di antara kalian, riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. maka celupkan lalat tersebut Jadi kalau kita pas minum kopi Pak atau mungkin teh kadang ada lalat gitu ya celupkan sekalian kata Nabi kenapa karena satu sayapnya ada penyakit satu sayapnya lagi itu ada obat penawarnya itu nabi yang bilang sebagian orang nggak percaya mau si lalat yang biasanya tempatnya di tempat-tempat kotor sampah Kemudian ada obat penawarnya, ya sampai ada yang berani mengatakan saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena ini bukan bidangnya Nabi. Katanya. Naudzubillah, ya. Nah ini orang seperti ini bukan orang yang cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi. kita membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah benarkan karena apa yang disampaikan Rasulullah itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah menyampaikan seperti tadi itu siapa yang mengabari Allah Subhanahu wa taala Allah yang menciptakan lalat Allah yang lebih tahu a antum a'lamu amilla apakah kalian wai manusia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala Enggak ada yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi mengabarkan kepada kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ilas Bahwa Allah Subhanahu wa turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya kita imani, Rasulullah yang mengabarkan kok. Demikian sikap seorang mukmin. Membenarkan apapun yang diberitakan oleh Rasulullah saw jangan kemudian kita nggak percaya, mosok sih Allah swt turun lah kalau Allah swt turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir nanti arsnya kosong dong, ya nanti berarti Allah swt mondar mandir, ya naik turun terus nggak boleh seperti itu, ya sebagai seorang mu'min kita wajib beriman apapun yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Adapun bagaimana serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting kita mempercayai karena hadisnya sohi bukhori muslim bahkan mutawatir. Demikian seterusnya dan seterusnya. Ini sikap seorang mukmin sejati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, cinta kepada Nabi SAW itu adalah dengan membela beliau, membela hadis beliau. membela sunnah beliau. Ya. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, latu'minun nabiyhi wa latansurunnahu." Ya. Kemudian datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan apa yang ada padamu. saya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya, Dan menolongnya. Menolong. Menolong Nabi Muhammad SAW. Membela Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah masih hidup. Dulu para sahabat. Masya Allah. Membela Nabi Muhammad SAW mati-matian. Kita tahu dalam perang. Uhud ya. Bagaimana para sahabat. Menjadi pahlawan-pahlawan. Kesatria-kesatria. benteng-benteng kokoh untuk melindungi kekasih mereka Nabi Muhammad s.a.w. alaihi Ya kalau baca buku sirah atau ada kajiannya sirah ya di sini ya tentang perang Uhud, wah seru itu. Kan. Ya, seru sekali. Itu perang beneran lo ya. Ini bukan film kan. Ini perang beneran. Bagaimana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam saat itu hampir saja terbunuh. Ya, beliau sudah terluka kena panah, panah, percucuran darah. Para sahabat bahkan sebagian di antara mereka sudah ada yang drop. Sebab ada isu bahwa Rasulullah sudah mati. ya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya sebagian para sahabat menjadi benteng-benteng kokoh untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalhah, Abu Dujana dan para sahabat-para sahabat langsung jadi pagar. Abu Tolha itu sudah berapa panahnya yang dihabiskan? Ya, sampai seorang mengatakan saya melihat ya, tangannya Abu Thalhah terputus karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dujana apalagi tombak, panah, sabetan pedang ya semuanya dirasakan sama dia. Untuk demi apa? Melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ya nggak bisa membela seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. terus bagaimana kita membela Rasulullah Sosalam sekarang? Membela hadis-hadis Rasulullah Sosalam. Ketika ada orang yang mencela hadis Rasulullah Sosalam, mari kita punya kecemburuan untuk membela sunnah Rasulullah Sosalam, membela hadis-hadis Rasulullah Sosalam. Ada orang yang menolak hadis Nabi Sosalam, padahal hadisnya Sahih Bukhari Muslim, kita bela dengan ilmu, dengan ujia. Ya, ada kecemburuan. Dahulu ada seorang ulama pernah ditanya, "Apa kamu nggak takut nanti ya dimusuhi oleh orang-orang ketika kamu membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan akan berhadapan dengan orang-orang." Beliau menjawab, "Mendingan mereka memusuhiku daripada nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memusuhiku." Ketika beliau bertanya kepadaku nanti di hari kiamat. Kenapa kamu tidak membela aku? Padahal kamu punya ilmu. ya Kamu punya ilmu. Tapi kamu tidak membela aku. Ada sebagian orang. Suka mencela hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan akalnya. Dengan hawa nafsunya. Mengejek hadis-hadis Nabi SAW. Mengejek sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, ini berbahaya. Dan kewajiban bagi kita. Hendaknya memiliki kecemburuan. ada orang yang mengolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apa namanya jenggotlah atau yang cingkrang dan sebagainya kalau kita belum bisa melaksanakan enggak usah mencela ya yeah. tangisi diri kita kenapa kita belum bisa melaksanakan tapi kalau sampai mencela ya yeah. mencela sunah Rasulullah sallallahu Ini perintah Rasulullah. Ini adalah perbuatan Rasulullah Bagaimana kita mencelanya? Bagaimana kita menghinanya? Mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita menghina syariat Rasulullah kalau kita menghina sunnah Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam, ya kalau kita belum bisa melaksanakannya berarti ada yang kurang pada diri kita yang hendaknya kita sempurnakan. Adapun kalau mencela. menghina syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunah Rasul maka ini adalah ya eh, perbuatan dosa yang kelima diantara antara bentuk cinta kita kepada Rasul adalah menjadikannya sebagai tuntunan teladan bagi kita suri tauladan bagi kita idola kita. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah itu adalah suri tauladan. Teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi Ya. Makanya kita ini dalam beribadah, dalam apapun, hendaknya kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat Rasulullah nyuruh kita niru salatnya Rasulullah. Sallu kama raaitumuni sebagaimana kalian melihat saya salat. Dalam haji Rasulullah bersabda khudhu anni manasikakum contohlah tata cara manasik, hajiku. Demikian juga dalam berkeluarga kita tiru bagaimana Rasulullah sallam ya berkeluarga berumah tangga dalam berbisnis kita tiru bagaimana rasulullah saw berbisnis karena rasulullah adalah idola kita rasulullah suri taula dan kita dan seorang itu akan dikumpulkan bersama idolanya almaru ma'aman orang itu nanti akan dikumpulkan bersama idolanya orang yang dia cintai pak Orang kalau sudah mengidolakan, nge-fan sama orang, pasti akan niru. Kan gitu ya? Kalau orang sekarang ya, mengidolakan misalkan uh, Ronaldo misalkan, kalau yang laki-laki. Oh, gaya rambutnya ditiru. Gaya tendangannya ditiru, kan gitu. Ya. Nah, Demikian juga kalau kalau seorang sudah ngefans sama artis, bintang film, penyanyi. Waduh diikutin terus itu. Beritanya diikutin, gaya pakaiannya diikutin. Kadang cara bicaranya diikutin. Itu kalau orang sudah ngefans, sudah mengidolakan, mencintai seseorang. Lah yang kita cintai ini adalah Rasulullah Wasallam. Idola kita Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, maka itu akan memotivasi kita untuk apa? Meniru Rasulullah SAW. Oh Rasulullah begini ya, saya tiru. Oh Rasulullah seperti ini, saya tiru. Cara makannya, cara tidurnya, cara berbicaranya. Makanya sebagian ulama punya buku Syama'ilun seperti Imam Ya. Sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi Itu penting untuk dibaca supaya kita bisa meneladani Rasulullah s.a.w. Yang keenam, ya berhukum dengan sunnahnya. Ketika terjadi perbedaan, perselisihan, serahkan kepada Rasulullah s.a.w. kepada hadis-hadisnya. Daripada kita ribut, masing-masing mengaku kita yang paling benar, serahkan kepada hakimnya. Hakim yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah apapun, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan kembalikan kepada Rasulullah yaitu kepada hadis-hadisnya. Ya kalau Rasulullah dulu masih hidup ya kita langsung kepada Rasulullah. Tapi kalau sekarang Rasulullah udah meninggal. Maksudnya kembalikan kepada Rasulullah kalau Rasulullah udah meninggal bagaimana? Kembalikan kepada hadisnya. Hadisnya ada Pak. Dikumpulkan oleh para ulama. Ada Sohib Bukhari, ada Sohib Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Itu semuanya udah dikumpulkan oleh para ulama. Subhanallah bagaimana Allah menjaga agama Islam ini. Jaga para ulama menulis, menghimpun apapun yang dilakukan oleh Rasulullah tercatat. nggak ada yang lebih komplit daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapannya, semua perbuatannya, semua cerita mulai dari kecil sampai meninggal dunia lengkap. Ya, ada di dalam kitab-kitab para ulama kitab-kitab hadis ya tinggal kita mau mempelajarinya apa enggak yang ketujuh cinta sejati kepada rasulullah saw adalah dengan menyebarkan sunnahnya kita sebarkan ya kita ajarkan kepada murid-murid kita kepada keluarga kita kepada sahabat-sahabat kita kepada masyarakat kita termasuk sekarang ini ya kita manfaatkan media-media sosial ya yang punya misalkan grup Facebook manfaatkan untuk menyebarkan sunnah Rasulullah Sallam ada hadis yang sohi ya ayat-ayat Alquran ilmu yang bermanfaat sebarkan jangan malah gunakan media sosial untuk nambah tabungan dosa kita dosa kita itu udah banyak enggak usah ditambah-tambahi. Ya. Ini. Ini penting karena banyak orang salah menggunakan media sosial. Dipakai untuk menyebarkan al-al yang tidak bermanfaat bahkan memadorotkan Mendingan kita manfaatkan untuk al-al yang bermanfaat. Kita sebarkan. Artikel-artikel ilmiah yang berisi Al-Qur'an, sunah, nasihat-nasihat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kita sebarkan. Ya. Sebagai andil kita untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah pernah mendoakan, "Nazzarallahu umran sami'a maqalati fawaaha, summa addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya dan menyebarkan kepada orang lain. Ya, kita ngajini Pak ya. Kan dengerin hadis-hadis, ya. Mungkin Dan nanti catatannya ini ada, mungkin barangkali nanti disebarkan, ya. Ini kemudian kita sebarkan kepada orang lain, masyaAllah. Kita berarti masuk di dalam orang-orang yang didoakan oleh Nabi. Didoakan apa? Dicerahkan wajahnya, masyaAllah. Makanya Sufian As-Sawri mengatakan tidak pernah saya melihat seorang ahli hadis kecuali saya melihat ada kecerahan di wajahnya. Sebab Rasulullah yang mendoakan demikian. Yang kedelapan. Cinta sejati kepada Nabi Muhammad adalah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Ya. Kita mencintai istri-istri Nabi. Karena Rasulullah mencintai para istrinya. Kita mencintai para sahabat-sahabat Nabi. Karena Rasulullah mencintai para sahabatnya. Ya. Ya. jangan mengaku cinta kepada Rasulullah kalau kita benci kepada istri nabi kalau kita benci kepada para sahabat nabi kayak kelakuannya orang-orang Syah rafi mereka benci kepada istri-istri nabi bahkan dikafirkan istri-istri nabi apalagi Aisyah itu. Masya Allah terang-terangan mereka mengatakan Aisyah itu dineraka nanti naudzubillah ya yeah. Begitu juga mereka begitu benci banget sama para sahabat. Terutama Abu Bakar dan Umar. Setiap waktu, setiap hari mereka doakan dengan laknat. Didoakan dengan raka dan sebagainya. Padahal Rasulullah s.a.w. ketika ditanya. Siapakah orang yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Rasulullah jawab siapa Aisyah. Itu kan... perempuan wahai rasulullah kalau laki-laki siapa abinya ayahnya yaitu siapa abu bakar as-sidiq ini orang yang paling dicintai oleh rasulullah abu bakar aisyah tapi mereka malah ya mencelanya mengkafirkannya melaknatnya ini nggak boleh kalau kita cinta kepada rasulullah sallallam cintai pula orang-orang yang dicintai oleh Rasullah sallallahu yeah. alaihi Ya, begitu. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk mencela para sahabatnya karena Rasulullah cinta sama para sahabat. jangan kalian mencela para sahabatku. Nah. Selanjutnya yang ke-9, ma'asyiral muslimin, ya, yang ke ya. Karena waktunya udah habis nih. Yang kesepuluh, di Cinta kepada Rasulullah sallallahu adalah dengan menjauhi bidah. Kenapa menjauhi bidah? Karena bidah itu adalah lawan kata dari sunnah Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak cukup dengan itu saja, kita harus mewaspadai meninggalkan ya, lawan katanya yaitu perbuatan bidah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda wa iyyakumum muhdatsatil umur fa innakum muhdatsatin bidah hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama ingat Pak ya yang namanya bidah itu perkara baru dalam agama dalam ibadah bukan dunia ada sebagian orang itu ya dikit-dikit bidah dikit-dikit bidah berarti apa enggak usah naik mobil enggak usah naik sepeda motor enggak usah naik ya, pesawat. Naik unta aja katanya. Ini orang nggak ngerti makna bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan agama, perkara baru dalam urusan agama. Adapun masalah dunia, para ulama mengatakan apa? Hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Adapun masalah-masalah agama, ah ini Islam itu sudah sempurna. Agama itu sudah sempurna. nggak boleh ditambah-tambahi Ya, Nah ini penting. Karena sekarang banyak orang melakukan. Hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ya, Dengan alasan. Itu adalah baik. Pakai perasaan. Sampai ada istilah bid'ah hasanah. Sampai itu ada. Majelis taklim namanya. Majelis taklim bid'ah hasanah. Ya. nama majelis taklimnya mantap. Majelis taklim yang ke-11 tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi. Kalau Rasulullah sudah ngomong, enggak boleh dibantah dengan ucapan siapapun. Ucapan ustaz, ucapan kiai, ucapan habib, ucapan siapapun enggak boleh dijadikan untuk menentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi Ya kata Imam uh, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau pernah menyampaikan kepada seseorang hadis Rasulullah. Terus orang itu protes. Ngeyel. Ya, Umar wa Setelah dibawakan hadis Nabi dia ngeyel, tapi Abu Bakar sama Umar ngomongnya begini dan begini. Subhanallah. Mari kita bayangkan nih, Ucapan Rasulullah dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas marah. Dia mengatakan, Aksha ah, antansila alaikum hijaratun minas sama. Aku lulakum kala Rasulullah watakuluna kala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir kalian dihujani apa? Ba? Batu dari langit. Saya sampaikan kepada kalian Rasulullah mengatakan begini dan begini. Kok malah kalian bantah dengan Abu Bakar dan Umar? Masya Allah. Ibnu Abbas marah. Tatkala ucapan Rasulullah dibantah dengan. Siapa Pak? Ucapan Abu Bakar dan Umar. Sama ucapan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas marah. Lantas bagaimana? Bagaimana? Kalau seandainya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah sama ucapan seorang Ustadz, seorang Kyai, seorang Habib, ya atau malah orang awam biasa yang nggak ada apa-apanya dengan Abu Bakar dan Umar, eh, dibantah sama Abu Bakar dan Umar aja nggak boleh, apalagi dibantah sama orang yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Yang terakhir, Ma'shirul Muslimin. cinta kepada Rasulullah lam adalah dibuktikan dengan kita ini sering bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamsholawat itu artinya kita mendoakan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihissalam ya selalu diberkahi oleh Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersholawat kepada nabi Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan orang-orang yang beriman berikanlah shalawat dan salam kalian kepada Nabi Muhammad Ini perintah Allah ta'ala bahkan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti, Di surga dengan saya adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada saya. Kayaknya jangan pelit-pelit pak untuk bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ada orang itu pelit, sering disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bersholawat atau disingkat sholawatnya kayak di tulisan-tulisan itu, short, solam, s a w, kan, nggak bener. So, solawat hendaknya disampaikan e, secara apa? lengkap. Ya. Tapi ingat solawat di sini adalah solawat yang sesuai syariat. Ya, solawat-solawat yang sesuai dengan syariat, bukan solawat-solawat buatan, bukan solawat-solawat yang bertentangan dengan agama. Sekarang banyak orang bikin solawat-solawatan, tapi malah apa? isinya nggak benar berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW Wasallam ya, nah jadi boleh kita itu berdoa kepada Nabi Sallam, eh, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya atau bersolawat kepada Rasulullah Sallam asalkan isinya nggak bertentangan, tapi kalau bertentangan dengan Nabi Sall, isinya bertentangan berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, nah ini nggak boleh ya. Tak berdoa misalkan kepada Allah dengan bahasa kita boleh. Tapi kalau doanya nggak bener kayak sekarang ada kemarin yang yang lagi viral, ya doa ulfulus doa minta uang di kuburan lagi mintanya ya Ya Robanaya Kudus Sahilana Bilfulus ya Ya Rob kami ya mudahkan kami untuk mendapatkan fulus apa fulus duit ya yeah. terus apa yang merah alus-alus <laughs> terus ada kalimat yang terakhirnya yang parah itu ya yeah. bi sayyidina al idrus dengan keberkahan ini nama salah seorang habib kayaknya yaitu al idrus ini tawasul dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan ini adalah bertentangan dengan syariat. Nah demikian al muslimin uh, wal muslimat yang bisa kita bahas ya tentang hakikat cinta kepada rasulullah saw yang benar. mudah-mudahan yang sedikit ini bisa uh, menjadikan kita semakin cinta kepada rasulullah saw dengan cinta yang benar bukan cinta yang palsu. نعم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستحفرك وأتوب السلام